Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad wa al-salatu wa al-salam. Alhamdulillah was-salatu was-salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man waala. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang terhormat, beragama yang terhormat, dan para hadirin hadirat yang di oleh Allah Subhanahu Wataala pada malam hari ini di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pengajian tafsir al yang biasa membaca ah, buku tafsir terjemahan departemen agama dan juga saya terangkan dengan pengambilan keterangan dari Alkitab at-tafsirul Al wa biyasar keterangan Syekh Ahmad Ali As-Sabi yang biasanya acaranya dirangkai dengan ceramah dari para santri tak juga ada pembacaan hadis, tapi malam hari ini, karena bulannya bulan Maulid, maka khusus malam hari ini kita rangkai dengan pembacaan Maulid, Nabi Muhammad Salamul Wali. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita kecipratan barokah dari Tuhan dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sangat kebetulan ayat atau surat yang kita baca yaitu surat al-bututhir ini juga berkaitan dengan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di dalam Al-Qur'an itu nama-nama surat tanpa banyak ini kebetulan surat yang ada kaitannya dengan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi pada pelajaran terdahulu bapak-bapak dan ibu-ibu uh, adalah surat Al-Muzamil. Al-Muzamil artinya orang yang bersenimut. Di sini atau hari ini kita membaca surat berikutnya Yaitu surat Al-Mudadwir Artinya juga sama orang yang berselimut Jadi kalimat Mudadwir dengan Muzammir Itu artinya sama Yaitu orang yang berselimut Ringkas dari cerita bahwa Tadkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum diangkat menjadi Rasul Maka Nabi itu sering Yatahanan yaitu Menyendiri di Gua Hiro Menyendiri di Gua Hiro Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Dengan Menggunakan atau mengamalkan Ajarannya Millah Ibrahim Tata cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi sallam Kemudian Beliau Seringkali Menyendiri pergi ke Gua Hirok Yang kurang lebih perjalanan Karena saya pernah Dari Mekah Menuju Gua Hirok Itu pertama Dari rumah saya naik mobil Sampai ke Bawah uh, Gunung Kemudian dari bawah gunung Tempat parkiran mobil itu Naik sampai ke Gua Hirok Saya tempuh kurang lebih antara 34 jam atau satu jam Itu perjalanan menuju gua di roh yang mana gunungnya itu berbatu. Gunung berbatuan ya. Tidak ada tanaman apapun. Jadi batu-batu, batu-batu teping-teping begitu yang memang bisa dipanjat. Nah, setelah kurang lebih perjalanan satu jamlah. Tuh tapi waktu itu satu jam usia saya kurang lebih <tuh> Ya sekitar 25 tahun masih seger ya. Masih seperti ini para santri ini ya seger ya. Nah, masih kesit atau apa cekatan gitu ya. Nah, itu Sekitar berapa tadi? Satu jaman kurang lebih. Sampai di atas ada tempat situ celah seperti celah gunung. Yang mana celah gunung itu paling pojoknya di depan itu langsung menghadap ke kiblat. Jadi celah gunung itu menghadap ke kiblat. Sehingga kalau misalnya orang sholat di Gua Hiroh itu langsung persis menghadap ke belakang. Bahkan hmm. di situ ada lubang sedikit. Itu kalau kita mengintip dari lubang itu. Dulu menurut riwayat itu langsung kelihatan Ka'bah. Tapi kalau sekarang Ka'bahnya ketutup bangunan-bangunan. Karena di sekitar Ka'bah sekarang sudah banyak bangunan-bangunan menjulang Kalau dulu menurut riwayat orang-orang Mekah di zaman dahulu. Orang kalau mengintip dari lubang yang ada di Kuahiro itu bisa melihat Ka'bah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang sekali untuk beribadah kepada Allah, bertakbir kepada Allah menghadap kiblat alias menghadap Ka'bah. Gitu. Sampai suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesendiriannya itu kadang-kadang beliau satu minggu baru turun Nah, turun pulang rumahnya mengambil bekal. Kadang-kadang setengah bulan. Kadang-kadang Sidi Khadijah. Sidi Khadijah. Istri beliau. Yang justru mengantarkan makanan atau bekal. Naik ke atas gunung. Untuk mengirim Nabi. Tadkala Nabi beribadah kepada Allah SWT. Nah di saat-saat semacam itu. Tiba-tiba. Allah memutus Malika Jibril AS. Untuk memberitahukan bahwa Nabi Muhammad ringkasnya diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi rasul. rasul, ya dengan ayat ikhlas bismillahirrahmanirrahim jadi holat dan seterusnya. itu peristiwa pertama kali Nabi Muhammad ditemui oleh manikah Jibril, beliau sangat takut karena ini suatu hal yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, kemudian beliau turun dan beliau Uh, cerita pada Siti Kodija Beliau mengatakan Zammiluni, Zammiluni Atau Dathliluni, Dathliluni Zammiluni itu selimuti aku Selimuti aku Sama juga Dathliluni juga selimuti aku Selimuti aku Ya karena Nabi Muhammad mengalami suatu hal yang Luar biasa, beliau khawatir Sehingga minta diselimuti Nah Setelah beberapa saat Kadang diselimuti maka Allah perintah ya almuzammil kumil laila illa qadila bangunlah bangunlah kamu hari yang di sini ya nah, ayul muddzir kum semuanya perintah Allah ya hai hey orang yang berselimut nah, kamu sudah diangkat menjadi rasul maka bangunlah kum bangunlah ya baik sebeta bismillahirrahmanirrahim perintah kepada nabi untuk berdakwah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ya ayyuhal muttaqin hai orang yang berselimut kum fa'nzir tambunlah lalu berilah peringatan kepada orang lain yaitu kepada orang-orang yang belum beriman nah, ini perintah memberikan iman ya ialah mutaser hay orang yang berselimut pertanda bahwa nabi itu di uh, diberi peringatan oleh Allah jangan terus uh, berselimut nanti malas jadinya ya deh jadi kamu sudah diperintahkan untuk menjadi seorang rasul pekerjaanmu bukan lagi berselimut ya kamu, kamu takut apa-apa pertama tapi sekarang sudah ada peringatan bahwa kewajibanmu adalah faazir kum faazir bangunlah hai orang yang berselimut hai orang yang tidur kum faazir maka berilah peringatan kepada umat manusia nah di dalam keterangan bahasanya kalimat nah, muzammil itu adalah orang yang pertama kali berselimut itu bahasa Arabnya muzammil jadi pertama kali menarik selimut atau berselimut, namanya muzamir. Kalau agak lama sedikit, namanya mudathir. Namanya mudathir bahasanya, agak lama sedikit. Mungkin kalau saya gambarkan, 5 menit pertama itu namanya Muzambil, ya. Tapi 5 menit kedua, alias 10 menit, nah itu sudah mulai menikmati orang ini. Oh enak ternyata pakai selimut itu ya, ya pakai selimut enak. Takut keterusan Menjadi tidur Ya Naim nanti ya yang tidur Maka oleh Allah diperingatkan Agar tidak melanjutkan istirahatnya Karena itu Allah menggunakan Lafad ya, yul, Karena waktunya sudah agak Lama dibandingkan Muzammil Jelas itu maksudnya Lalu berilah peringatan Nah kalau sudah Kamu bangun dari tidurmu sudah rasa takutmu sudah selesai karena orang merasa takut atau khawatir kejadian apa-apa itu kan pertama kali ya orang misalnya begini misalnya ada suatu kejadian musibah orang pertama takut pertama kali itu ya begitu meledak musibah itu Wah. kalau jatuh ya awal jatuhnya itu mungkin bisa peringat mungkin bisa semak mungkin bisa ya enggak pucat gitu Nah, kalau sudah perselang 5 menit barangkali lah ini sudah mulai beransur orang bisa berpikir. Apalagi sudah 10 menit, orang bisa bergerak. Contoh, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita orang kecelakaan ya, misalnya orang kecelakaan. Sebut saja orang menyeberang jalan ditabrak sepeda motor. Ya nah? Pertama kali takut khawatir dan terkejut itu ya pertama ditabrak, ya udah, terpental dia pucet, betul. Nah, setelah itu beransur setelah lima menit berjalan dia kesakitan, dia mulai bisa berpikir mungkin panggil orang. Kalau waktu ditabrak nggak mungkin orang takpa, berang tolong nggak bisa, ya udah ditabrak pasti orang itu tersebut terkejut dia. Setelah itu dia mulai terasa sakit barulah minta tolong tolong tolong ya kalau misalnya 5 menit pertama belum ada yang menolong maka dia berusaha pada 5 menit kedua barangkali demikian dia mulai berusaha dan bisa berpikir itu kejadian pertama demikian juga dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kejadian pertama mendapati malangnya Jibril yang memang tidak pernah beliau temui maka keterkejut sekali Begitu sampai di rumah beliau merasa ketakutan, kekhawatiran yang sangat dalam, kemudian minta di semimuti. Nah, itu peristiwa pertama. Kemudian mulai beliau berpikir ya yang pertama di ya sebut saja 5 menit pertama bahasa Arabnya muzammil, kemudian 5 menit kedua beliau sudah mulai bisa berpikir ya namanya mudazzir. Nah, agar Nabi Muhammad tidak Keterlanjutan, tidak keterusan istirahat. Roh khawatir sudahlah nanti saja. Saya tak istirahat dulu. Biasanya kita kan demikian ya. Nanti nanti ajaklah atau besok. Tapi oleh Allah Swt tidak boleh demikian. Ya, justru langsung perintahkan. Ya, ibu terfikum. Bangun kamu. Fanzir maka berikan, berikanlah peringatan kepada orang lain. Alias ajaklah manusia itu untuk masuk islam itu maksudnya warob baga fakfir dan tuhanmu agungkanlah maka dakwah yang diperintahkan oleh allah swt kepada nabi muhammad saw agar mengajak umat islam mengagungkan allah swt tanah menyembah allah mengagungkan allah bukan tuhan selain allah yang diagungkan tapi murni adalah Allah Subhanahu Wataala. Itu pertama kali orang mengajak kebaikan, karena itu kita juga dalam keluarga kita, kita punya anak, kita punya cucu, ya. Pertama kali yang kita perkenalkan pada anak kita dan cucu kita, sunnahnya adalah begitu lahir diapakan, diadani, dikenalkan nafat allah eh azani Allahu akbar Allahu akbar namanya faruq baka fakbir maka Tuhanmu akungkanlah besarkanlah Allahu akbar Allahu appa keras itu maksudnya nah setelah itu pendidikan berikutnya ibu-ibu khususnya perkenalkan anak kita yang masih kecil itu dengan lafaz-lafaz yang mengandung zikir Subhanallah, misalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Bukan begitu. Bayi lahir langsung ditimang-timang. Iya tak? Kalau orang orang kita kadang-kadang. Begitu lahir masih baru langsung. Oh anakku oh, yang cantik sendiri. Seluruh dunia paling cantik kamu ya. Anakku yang paling gandeng kamu ya. Paling gandeng itu. Tidak begitu. Tapi kenalkanlah dengan lafad-lafad orangnya. Likir-likir pada Allah Subhanahu Masya Allah Boleh juga dengan salawat Begitu lahir, langsung ditimpang ibunya Misalnya oleh ayahnya atau ibunya Dalam gendongan Ya Nabi Salamanaika Bistinya demikian Kalau pakai dalil, dalilnya mana? Oh tidak pakai dalil, demikian Kita dalilnya cinta kepada Allah dan kepada Allah Kalau sudah cinta itu Dalil cinta tidak ada tidak ada mana -mana, batasannya. Ya ada dalilnya dalil apa? Jin tak ada perlu dalil dalil yang macam-macam sudah dalilnya adalah Jin tak kepada Allah dan kepada Allah. Sursul <coughs> Sursul Allah, seluruh Allah, seluruh Allah, seluruh Allah. <coughs> Baik saya lanjutkan. Wasiabaka kotohir dan pakaianmu bersihkanlah. Nah di samping Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdoa kepada Allah mengagungkan Allah bertakbir kepada Allah maka Nabi kita Muhammad juga diperintahkan untuk membersihkan diri termasuk juga membersihkan pakaian karena itu sunnah bagi setiap umat manusia khususnya umat Islam untuk menjaga pakaian jangan sampai pakaian itu selalu kotor maka sebaiknya pakaian itu adalah bersi, bersih, bersih di sini adalah suci. Bersih artinya sun? suci. Jelas ya? Karena disunnahkan untuk selalu berpakaian yang rapi, yang suci, yang bersih itu sunah. Wa rrujzafatur dan perbuatan dosa atau menyebab berhala tinggalkanlah. Maka Nabi diperintahkan untuk mengajak umat Islam atau masyarakat zaman itu khususnya umat Islam agar tidak lagi menyembah berhala, ya. Enggak juga disamping berhala macam-macam orang menyembah selain Allah ada juga nyembah Dedebit, ya, ya, nyembah apa? Nyembah Dewi Dewi Sri, adanya, ya Apa Dewi Sri itu? Menurut keyakinan orang zaman dahulu Dewi Sri adalah dewi yang menjaga padi. Maka punya sawah akhirnya diberi sesajen untuk apa biar Dewi Srinya rajin datang ke sawah ya mungkin saja Dewi Srinya cocok tanam gitu ya nah, itu keyakinan yang salah keyakinan yang salah ya ada lagi uh, dewa kalau ini ada sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya dewa tikus itu namanya Den bagus namanya ya dewa tikus namanya Den bagus Akhirnya karena sawahnya ini sering diserang tikus, hama tikus, maka mengadakan sesembahan untuk dendabagus. Ya. Ternyata dendabagusnya di samping tujuan sesembahan tambah dimakan itu ya, buat tambah kerasan. Ya, akhirnya sawahnya habis gara karenanya dendabagusnya kerasan diberi sesembahan. Apa sesembahan biasanya? Berupa apa? Makanan-makanan kan gitu kan ya. Ada pisang katanya. ...tikusnya tiap hari makan beras mentah. Ini ada pisang mati, ini enak ya. Akhirnya kelasan. Wah, itu gak boleh mestinya. Jelas ya? Sesembahan-sesembahan semanyol demikian, itu suruh ninggalkan. Karena dikatakan... ...dan perbuatan dosa atau menyembah berhala. Atau yang misalnya ...orang uh, menyembah semain berhala... ...biasanya apa tadi? Lelembut. Atau yang dikenal makhluk halus lah. Begitu... Ini tinggalkanlah walatam non tashtadir dan janganlah kamu memberi hadiah dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ini juga tata cara berdakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan bagi Nabi hukumnya wajib, bagi umat Islam hukumnya sunnah. Apa itu? Nabi itu tidak boleh memberikan sesuatu hadiah kemudian mengharapkan sesuatu yang Had, uh, balasan hadiah, itu gak boleh bagi Nabi. Haram bagi Nabi. Jadi bagi Nabi hukumnya memberi sesuatu, ya sudah memberi, tanpa harus minta barang saham. Ya. Tapi bagi umat manusia, khususnya umat Islam itu, andai kata ada orang memberi, terus mengharapkan sesuatu yang lain, itu tidak haram, tapi tidak baik. Karena hukum ini bagi Nabi hukumnya wajib, sedangkan bagi umat Islam hukumnya, sudah nah alias memberi sesuatu tanpa mengharap balasan, ya? kita memberikan sesuatu misalnya menyumbang menyumbang pembangunan musola, nah, menyumbang pembangunan musola. Saya menaruh uang satu juta, eh, ya? nah, setelah itu saya mengharapkan, wah saya nanti datang ke masyarakat, saya ini sudah menyumbang 1 juta, lah saya menyumbang sama saya berapa? Ya, nah, saya keping lebih banyak daripada 1 juta, jadi nah, bagi Nabi hukumnya Haram. Tapi bagi umat Islam makro. Hah? Makro. Tak boleh. Jelas ya? Baik. Wali Rabbika Fasbir Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Memenuhi perintah Tuhan. Yaitu perintah agama. Bersabarlah. Arti sabar salah satunya adalah sabar istiqomah menjalankan perintah Allah. Minimal sholat lima waktu ditambah dengan puasa wajib. Ya, zakat wajib. Nah itu yang uh, bisa diterima oleh Allah adalah dari orang-orang yang sabar. Gimana sabar? Sabar untuk mengamalkannya. Kadang orang-orang itu gak sabar. Gak sabar apa? Males ah. Ini sudah waktunya zuhur capek-capek. Dari sawah ngapain sholat segala namanya gak sabar. ya Tapi kalau orang sabar di dalam hal ini adalah benar-benar sabar setiap jam zuhur. Begitu selesai dari sawah misalnya. Selesai dari kerjaan langsung sholat. Ini orang sabar. Jadi orang sabar bukan berarti hanya orang yang dimarahi diam saja. Bukan berarti orang yang sabar itu misalnya di disakiti hatinya kemudian dia memaafkan bukan hanya itu sabar sabar termasuk adalah istiqomah tidak emosi mau sholat capek mau ngaji males ini tidak sabar coba orang sabar kadang-kadang pergi jauh hanya untuk mengaji sabar jelas ulat ulat di dalam ibadah itu namanya sabar ulat di dalam ibadah namanya sa Karena ini dikatakan Walirob bika fasbir dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah karena perintah Tuhan perintah Allah itu berat. Um ibu-ibu ini ada yang sabar ada yang tidak sabar atas perintah Allah. Contoh, tadkala ibu-ibu head itu kan harus bersabar macam-macam. Ada pengajian, ada ini, ada itu, segala macam. Bahkan tak boleh orang head itu rambutnya rontok kan tak boleh. Maka kalau tak saper malah kerama saja. kan gitu ya. Padahal perintahnya enggak demikian. Karena itu perintah Tuhan, perintah Allah itu berat sebenarnya. Orang laki-laki juga demikian. Berjamaah sholat itu perintah. Walaupun dokumnya sunnah, tapi itu perintah. Coba banyak kan. Misalnya di musolah sini atau di masjid yang dekat. Orang banyak sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. bener sholat tapi di rumah masing-masing. Kenapa? Gak sabar kalau kemana ke musolah. Kenapa gak sabar? Agak jauh jalannya. Katanya hujan juga gak sabar. ah Ini gak sabar. Tapi bagi orang istiqomah. Karena ini perintah Tuhan, perintah Allah. Bahwa sholat berjamaah itu diperintahkan. Maka dengan sabar lima waktu Dimanapun dia berada Pinginnya diusahakan untuk Salat berjamaah Ini namanya orang yang sabar Maka dikatakan orang sabar itu Adalah kekasih Allah Jadi, Semuanya Allah itu adalah peserta orang-orang yang sabar kadang orang salah faham sabar itu dimarahin diam saja dimarahin memaafkan Itu namanya u sabar ini masya allah orang ini sabar begitu suruh solat tak mau solat ini namanya enggak sabar dia suruh zakat buang yang uang aku yang cari kok disuruh zakat ini namanya enggak sa suruh puasa ngapain puasa lapar lapar ini namanya enggak sa terwalaupun dia misalnya dikata-katain orang zaman kata dipisuin enggak bales. Iya. Itu sabar secara dohir tapi sabar secara batin secara agamis yang benar adalah, Sebagaimana dikatakan waliraw bika bir dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu Bersabarlah jelas ya itu masalah sa faida nuki rofinnaqur apabila kelak ditiup sangkala fa dalika yom idi yomun asih Maka waktu itu adalah waktu yang datangnya hari yang sulit yaitu hari kiamat. Fadzalika yauma idzin yauma maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit alias hari kiamat. Ba, santakala ditiup maka datanglah hari kiamat. Al-kafirina wa'iir yasir. Sulit apa? Sulit bagi orang-orang kafir dan Tidak lagi mudah Begini maksudnya Besok kalau sudah ditiup sangkakala Sudah mulai hari kiamat Bagi orang-orang yang kafir Itu akan menjadi sulit ya. Kafir itu Ada dua macam Di dalam bahasa Kufur itu ada dua macam Kufur yang dimana kafir Yaitu keluar dari agama Islam Non muslim Semua non muslim Adalah kafir Apapun agamanya Misalnya sekarang ada agama baru Misalnya agama baru Maka Pengikutnya namanya kafir Karena ada agama baru Semua yang Non muslim selain umat islam Namanya kafir itu satu definisi Yang kedua apa? Yang kedua kufrunnya Kalau tadi Yang pertama kafir adalah keluar dari islam Itu secara mutlak. Tapi yang kedua kufrun nema dikatakan ini kafir. Tapi kafirnya itu terhadap nikmat Allah. Maksudnya tidak mau bersyukur kepada Allah. Jelas ya? Nah, dia bukan kafir-kafir dalam artian keluar dari Islam. Tidak, dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Tapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Salah satu syukur itu adalah menjaga ibadah kepada Allah. Nah, jadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah namanya kufur nikmat. Ya, kufur terhadap nikmat-Nya. Arti kufur di sini mengingkari kenikmatan Allah. Kenikmatan dari Allah kan banyak. Kita diberi mata, itu juga perlu disyukuri. Kita diberi tangan, disuruh bersyukur atas pemberian. Tak? Nah, diberi kaki juga demikian, diberi otak, kita wajib bersyukur lah kadang-kadang. Orang diberi badan yang sehat bisa bekerja, bisa mengumpulkan uang, bisa mengumpulkan harta yang banyak, ndak mau bersyukur, salat ndak mau, puasa ndak mau, zakat ndak mau. Ibadah-ibadah yang lain ndak mau. Ini namanya kufur nikmat. Bah, jelas? Jelas ya? Nah, itu ndak boleh hukumnya arom kufur nikmat ya. Tapi dia tetap dalam kapasitas sebagai seorang muslim, tapi namanya kufur nikmat. Nah. Saya lanjutkan Bahwa Orang kafir Yang betul-betul kafir Artinya selain umat Islam Itu besok akan kesulitan Tentangkala malaikat Isrofil sudah meniup sangka kala Trompetnya dia akan menemui Hari kiamat yang sangat berat bagi orang-orang kafir demikian juga orang yang ahli maksiat karena kufur nekma juga merasa berat bagi mereka ini karena itu mari kita menjaga jangan sampai bermaksiat kepada Allah, jangan sampai meninggalkan solat lima waktu, jangan sampai uh, apa ya menjalankan yang haram-haram itu ya itu juga akan berat ketika kita menghadapi sangka kala alias kehidupan setelah sangka kala ditiup sangka kala itu menurut riwayat ada yang masyur ada dua kali tiupan yang masyur ya sangka kalap pertama ditiup maka akan apa namanya timbullah hari kiamat hari kiamat timbul kemudian sangka kalap kedua dibangkitkan dari kubur dibangkitkan dari kubur kemudian berkumpul di padang mahsyar ya. setelah itu dihitung dan dihisap atau dihitung Perjalanannya di situ orang-orang yang kafir, naudzubillah minta akan kesulitan, sedangkan orang yang mu'min, arti mu'min dan muslim di sini adalah orang yang berbuat baik, orang yang selalu beribadah kepada Allah akan dipermudah jalannya. Baik itu tak dibangkitkan, dibangkitkan ini ya, tiupan sangka kalah dibangkitkan, juga di padang dipadang mahtar. Nah Ini juga akan dipermudah oleh Allah Swt dalam urusannya. Asalkan orang tersebut apa ah, beribadah, bersyukur kepada Allah, beribadah yang sehat, bersyukur kepada Allah. Ya udah, pekerja ya pekerja waktu ibadah iba, ya, jelas ya itu maksudnya. Adapun ada riwayat mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu ada tiga, tiga gelombang. Gelombang pertama ditiup tiup sangkakala adalah matinya seluruh umat manusia. Dengan tiupan sangkakala pertama itu umat manusia yang apa yang akhir besok itu mati meninggal dunia dan disitu terjadi kiamat. Dan dikatakan bahwa orang yang menangi hari kiamat adalah orang yang paling buruk nasibnya. Bahkan orang yang paling jelek-jeleknya orang termasuk orang kafir ini ya itu adalah orang yang menangi hari kiamat mendapati kejadian hari kiamat mereka adalah mendengarkan diupan sangkakala pertama menurut riwayat yang lain. Kemudian sangkakala kedua adalah dibangkitkan dari kubur, sangkakala ketiga diperintahkan untuk berkumpul di padang mahsyar. Itu riwayat yang lain. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah Sedikit tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tentang ayat surat Al-Mutathir. Bahawa Nabi diperintahkan untuk mengingatkan umat manusia. Mulai dari awal kelahiran manusia. Sampai hari kiamat nanti yang akan dihadapinya. Karena itu dengan membaca surat ini. Mudah-mudahan kita lebih mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua mulai sekarang kita. Marilah. Mempersiapkan diri kita Dengan peristiwa kematian Karena kita tidak tahu kapan kita akan Meninggal dunia Kalau sudah datang Waktu meninggal dunia itu Tidak mungkin untuk diperlambat maupun dipercepat ya Itu catatan Allah SWT Setelah itu Kita tidur panjang Sampai menunggu Ditiupnya sangka Kala alias dibangkitkan dari kubur nah, Ini panjang sekali penampiannya ya. nah, Untuk apa namanya menjalani atau mempersiapkan kehidupan yang panjang sekali. Mari kita persiapkan diri kita. Kita perbanyak untuk beribadah kepada Allah, perbanyak untuk berikhtiar kepada Allah, perbanyak untuk berbuat kebaikan dan kita mulai kita kurangi nafsu kita, kita kurangi kepentingan-kepentingan duniawi, mulai kita kurangi kemaksiatan-kemaksiatan, mulai kita kurangi agar hati kita benar-benar ingin Berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW di alam barzah. Apalagi besok-besok di mana? Di pada masyarakat. Sampai kita berharap mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah. Bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang dapat disampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayatawalafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.